Music anak ayam turunlah kanam pergi satu tinggallah 5 anak ayam turunlah lima Teman-teman, kalau anak ayamnya ada 10, pergi 1 tinggal berapa, ayo? Dia tinggal 9 lah. Nah, kalau anak ayamnya ada 7, pergi 4, tinggal berapa coba? Tinggal 3. Sekarang, kalau anak ayamnya 7, pergi semua. Tinggal berapa? Anak ayam turunlah dua Pergi satu tinggal